Saadná berita malam. Assalamualaikum Saudara Luun Berita Malam Medisi hari ini Minggu 6 Agustus 2017 dibacakan Ardiansyah. Rumah warga Pekan Bada terbakar. Dokter Dpij masih minim. Akibat hujan disertai angin kencang 5 rumah ditimpa pohon dan indramakmur banjir. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 98.4 FM Voxmame, Radio Lo Sers 98.6 FM Aceh Tenggara dan Radio Rimba Pasya 90.1 FM Voxmame. Inilah berita dan laporan soncapne terinis Rum Serambi Aceh. Seularun kebakaran rumah warga kembali terjadi di Kecamatan Pekan Bada Aceh Besar. Kali ini nasib malang menimpa rumah kayu panggung milik Abdul Karim warga Gampung Beradun Minggu sekitar pukul 05.30 waktu Indonesia Barat. Dari informasi yang diterima serambinyus.com dari Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol T. Saladin menyebutkan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Pemadaman dibantu 4 unit armada pemadam kebakaran Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Kapolsek Pekanbada Ibtu Firman Syah menambahkan api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik. Untuk kondisi rumah rata dengan tanah, begitu juga dengan barang-barang di dalam rumah tersebut tidak ada yang dapat diselamatkan. Sudah lun, jumlah dokter umum di Kabupaten Pidijaya masih belum ideal dengan ketentuan rasio World Health Organization. Setiap dokter menjangkau 2.500 penduduk. Kupladina skasiatan piridžaja Said Abdullah mengatakan hingga saat ini jumlah dokter Umum di piridžaja 37 orang, sementara jumlah penduduk mencapai panribú jiwa ini tentunya belum ideal, dari ketentuan rasio WHO, darikantu Andrasiu WHO, darikantu Andrasiu WHO, darikantu Andrasiu WHO, darikantu Andrasiu WHO, Yang dimiliki saat ini, 11 diantaranya menjalani tugas di Rumah Sakit Umum Daerah pijay dan sisanya 26 dokter menjalani tugas di 11 puskesmas yang tersebar di 8 kecamatan dalam Kabupaten Pijay Sederlun hujan deras disertai angin kencang yang melanda sejumlah kecamatan di Aceh Timur Sabtu sore hingga siang menyebabkan sejumlah rumah ditimpa pohon dan sejumlah kecamatan dilanda banjir luapan. Anggota DPRK Aceh Timur, Abdul Hamid alias Pang Rahit, mengatakan ratusan rumah warga di Gampung Jambu Lubuk, Kecamatan Indra Magmu Aceh Timur, tergenang banjir luapan Sungai Alu Imirah pas kadiguyur hujan deras Sabtu malam. Banjir luapan setinggi paha orang dewasa ini merendam perumahan warga di Gampung Jambu Lubuk. Hingga saat ini ketinggian air terus bertambah karena hujan terus terjadi. Sementara itu, Kepala BPBD Aceh Timur, Sahri Zalfauzi, mengatakan selain banjir di Indramakmu, hujan teras disertai angin yang terjadi di Aceh Timur juga menyebabkan sejumlah rumah tertimpa pohon. Anda sedang mendengarkan berita utama Serang BFM. Sudarlun wisatawan asal Medan Sumatera Utara tujuan Kepulauan Banya Aceh Singkil terlantar di sekitar Pelabuhan Singkil hari ini. Hal ini dikarenakan tidak adanya bot untuk menyeberang. Praktis wisatawan domestik hanya bisa duduk termenung di kursi kayu yang ada di areal Pelabuhan Singkil. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Aceh Singkil Faisal mengatakan belum ada solusi mengatasi kesulitan transportasi wisatawan untuk menuju Kepulauan Banya. Tidak tersedianya transportasi untuk tujuan pulau banyak yang murah meriah menjadi kendala dalam pengembangan wisata di daerah itu. Kapal feri sejauh ini hanya dua kali dalam sepekan, sementara bot barang umumnya berangkat tidak tentu jadwal. Darun bagi Anda pencinta kuliner, bersiap-siaplah karena dua minggu lagi Aceh Internasional Halal Food Festival akan digelar. Festival itu akan digelar 18 hingga 20 Agustus 2017 di Taman Bustanul Salatin, Banda Aceh. Rencananya Aceh Internasional Halal Food Festival yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh akan menghadirkan seratusan pengusaha kuliner dari dalam dan luar negeri yang berpartisipasi sebagai peserta. Peserta kuliner halal pertama di Aceh ini turut mengundang beberapa negara tetangga sebagai peserta seperti Thailand dan Malaysia. Tidak hanya itu pengunjung juga akan dimanjakan dengan berbagai stand kuliner tradisional khas Aceh sebanyak 23 Kabupaten kota di Aceh akan membuka stand di festival itu dengan menawarkan makanan khas masing-masing daerah info Haji 2017 Sudarlun dalam beberapa hari terakhir, Komisi Pengawas Haji Indonesia memantau penyelenggaraan haji di Madinah. Mereka mengecek beragam pelayanan, mulai dari kedatangan jamaah hingga pemondokan termasuk catering. Hari ini Wakil Ketua KPHI Imam Adar Kutni, anggota Lilin Ambarwati dan beberapa staf mengecek perusahaan Katering PT Almah di Katering Saat rombongan datang, pekerja tengah memasak nasi, sayur dan lau. Salah satu chip menjelaskan, proses tersebut. Hampir semua pekerjaan berasal dari Indonesia. Tim KPHI juga mengecek pengemasan. Al-Ahmadi Katring juga berpengalaman menyuplai logistik jemaah. Mereka mendapat kontrak sejak 2014 hingga saat ini. Menurut panitia penyelenggara ibadah haji, Arab Saudi Al-Ahmadi Katring sukses menyajikan makanan bercita rasa Indonesia sehingga mereka tetap dipercaya terlibat dalam konsumsi jemaah haji tahun ini dan mendapatkan jatah menyiapkan 21.000 porsi. Darlun Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Projonegoro mengatakan investasi dana haji tidak hanya akan bermanfaat untuk infrastruktur. Calon jamaah haji pun bisa mendapatkan manfaat langsung yaitu penurunan biaya keberangkatan. Bambang Projonegoro mengatakan saat ini biaya haji jamaah Indonesia mencapai 34,8 juta rupiah. Angka ini sebenarnya lebih rendah dari biaya yang seharusnya dibayarkan 68 juta rupiah. Hal itu bisa terjadi berkat investasi dana haji yang dilakukan pemerintah. Namun biaya haji bisa semakin turun bila investasi dana haji dilakukan secara optimal termasuk ke proyek infrastruktur. Saat ini saldo dana haji Indonesia 96,2 triliun dan dana abadi umat mencapai 3 triliun rupiah. Total saldo dana haji yang terkumpul 99 triliun rupiah. Namun dari total dana itu hanya 36,7 triliun yang diinvestasikan di surat berharga syariah negara. Sisanya 62,6 triliun justru masih disimpan dalam deposito di perbankan syariah. Dari Newsroom Seram di Tanjung Permais, berita malam edisi Minggu 6 Agustus 2017. Berita pagi Seram BFM, berita pagi Seram BFM bisa anda dengarkan kembali pukul 07 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa anda akses di situs internet www.serambfm.com, follow juga Twitter at Seram BFM. Sedarlun, wassalam.